Penyidik Satreskrim Polresta Bandai Aceh melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ahli terkait dugaan tindak pidana penyeludupan orang people smuggling etnis Rohingya. Kapolresta Bandai Aceh Kombes Fahmi Irwan Rambli melalui Kasatreskrim Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan perkembangan penyidikan perkara tindak pidana penyeludupan manusia people smuggling terjadi terhadap warga etnis Rohingya sudah masuk tahap pemeriksaan saksi ahli di mana jelasnya pihaknya melakukan pemeriksaan saksi ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum USK dan saksi ahli keimigrasian dari Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh. Dikatakan dari keterangan saksi ahli dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Kemudian para saksi juga menjelaskan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang dan perjanjian internasional. Untuk rencana tindak lanjut ke depan, penyidik akan segera merampungkan berkas perkara ketiga tersangka MA, MH, dan HB. Dikatakannya dalam waktu dekat, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara ketiga tersangka ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Darlow Ibrahim 70 tahun warga Kampung Pulau Tengah, Pantai Cermin Aceh Barat kemarin ditemukan meninggal dunia usai diseruduk kerbau jantan yang diduga mengamuk hingga masuk ke dalam rumah korban. Diketahui oleh warga seekor kerbau berada di dalam rumah korban sedangkan korban sendiri saat itu sudah terkulai tidak berdaya. Gesi Pulau Tengah Kecamatan Pantai Cermin M Nasir mengatakan peristiwa ini Ibrahim meninggal di tempat usai diseruduk kerbau dalam rumahnya sendiri. Diketahui Kerbau jantan milik warga setempat masih berada di dalam rumah korban. Warga yang mengetahui hal ini tidak ada yang berani mendekat lantaran takut menjadi korban amukan kerbau tersebut. Kondisi ini membuat warga sempat ikut berdatangan ke lokasi mengeluarkan kerbau dan berupaya menyelamatkan Ibrahim yang saat itu sudah tidak berdaya. Warga yang menyaksikan kerbau tersebut langsung menyeluduk pintu rumah Ibrahim hingga hancur dan kerbau tersebut lari keluar menjauh dari rumah. Sementara saat kerbau keluar, warga langsung menghampiri korban yang saat itu sudah tidak tertolong lagi dan sudah dalam posisi meninggal dunia. Gesi Nasir mengatakan korban mengalami luka di bagian kepala dan dada diduga akibat terkena tanduk kerbau. Sederlun Pemkap Aceh Utara menyerahkan bantuan untuk korban banjir yang tersebar dalam 13 kecamatan di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat kemarin. Bantuan diserahkan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dayan Albar Esos MAP secara simbolis kepada korban melalui camat masing-masing. Kepala Pelaksana BPB Aceh Utara Asnawi ST MSM kepada Serambi mengatakan bantuan ini terdiri atas 20 item jenis barang yakni beras, telur, minyak goreng, air mineral, mie instan, jas hujan, sepatu bot, seragam sekolah, tas sekolah dan kain sarung. ia mengatakan barang-barang ini berasal dari bantuan pihak pemerintah pusat melalui badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb, dari bpba, dari pemkap Aceh Utara, dari ptpim dan juga dari perwakilan bank Indonesia cabang Loksemawe. Sudarlon ditlantas Polda Aceh beserta satlantas Polres jajaran terus melakukan penertiban dan penindakan terhadap sepeda motor yang menggunakan kenal pot racing atau berong. Sedikitnya 121 unit sepeda motor yang berkenal pot brong berhasil diamankan kemarin. Dirlantas Polda Aceh Kombes Polisi M Iqbal Al-Qudusi menyampaikan penindakan yang dilakukan pihaknya berdasarkan berdasarkan laporan masyarakat yang sudah sangat mengganggu dengan sepeda motor berkenal pot berkenal pot brong atau tidak sesuai standar. Dikatakannya ini juga merupakan wujud pola lintas hadir demi terciptanya situasi kamsel tipcar lantas yang aman serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas. Iqbal menyampaikan pihaknya akan gencar melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong karena selain menimbulkan polusi knalpot brong juga dapat mengganggu ketentraman umum serta berpotensi memancing konflik sosial. Sudah lun, Komisi Independen Pemilihan Loksemawe kemarin mulai melipat dan menyortir kertas surat suara di gudang logistik KIP setempat. Hingga Senin sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas telah berhasil melakukan penyortiran surat suara untuk pilpres sejumlah 76.601 lembar. Ketua KIP Loksemawe, Abdul Hakim, mengatakan dari 76.601 lembar surat suara yang disortir, 76.597 lembar telah dilipat, sedangkan 4 lembar lagi dinyatakan rusak. Sebelumnya pada Jumat 5 Januari 2023, Kip Lok Smawe menerima 687.215 kertas surat suara. Rincian kertas surat suara yang diterima Kip Lok Smawe adalah untuk Pilpres, untuk pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPRA, dan pemilihan DPR Lok Smawe, masing-masing sebanyak 136.443 lembar. Abdul Hakim melanjutkan saat ini proses pelipatan dan penyortiran kertas surat suara telah dimulai Sedangkan petugas yang melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara adalah warga Dikatakannya tahap awal ada 100 warga yang mayoritasnya merupakan warga di sekitar lokasi gudang logistik yakni warga desa Utenkut Dengan jumlah petugas pelipatan dan penyortiran kertas surat suara 100 orang maka ditargetkan akan rampung sekitar 2 pekan Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan merespons soal putusan hakim untuk Haris Azhar dan Fatia yang dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pencemaran nama yang dilakukan terhadap Luhut Panjaitan diketahui pada sidang fonis di PN Jakarta Timur kemarin majelis hakim telah memutuskan Haris dan Fatia dinyatakan bebas dari tuduhan pencemaran nama terhadap Luhut Binsar Panjaitan menurut Novel putusan ini sudah ideal dengan mencermati apa yang disampaikan Haris dan Fatia mengkritisi untuk kepentingan rakyat Indonesia, baginya apa yang ia lakukan berpihak pada kepentingan masyarakat. Novel mengatakan jika vonis bersalah dijatuhkan untuk keduanya, hal itu akan sangat berbahaya karena hal ini akan menjadi pembungkaman. Sudah dilun ratusan pasien dan staf dilaporkan hilang dari rumah sakit martir Al-Aqsa di Gaza Tengah, di tengah serangan udara yang intens di wilayah tersebut. Mayoritas staf medis serta sekitar 600 pasien terpaksa meninggalkan kompleks tersebut ke lokasi yang tidak diketahui tanpa informasi keberadaan mereka. Demikian organisasi kesehatan dunia WHO dan perserikatan bangsa-bangsa melaporkan kemarin. Kedua institusi ini mencatat adanya kekacauan ketika staf rumah sakit yang tersisa terus berusaha memperingatkan masuknya para korban yang terluka akibat bombardir besar-besaran Israel dari udara, darat, dan laut, di mana serangan ini meningkat dan ditargetkan di jalur Gaza. Pejabat WHO, Sin Casey, mengatakan bahwa pasien tiba di rumah sakit setiap beberapa menit, padahal ada perintah evakuasi dan situasi berbahaya. Terlebih ada lima dokter yang tersisa untuk mengawasi ratusan kasus darurat dan korban jiwa. Casey mengatakan saat ini benar-benar pemandangan yang kacau, di mana Direktur Rumah Sakit baru saja berbicara dengan pihaknya dan meminta agar rumah sakit dilindungi, meskipun banyak stafnya yang sudah pergi. Ia mengatakan rumah sakit saat ini beroperasi dengan sekitar 30 persen jumlah staf. Mereka melihat dalam beberapa kasus ratusan korban setiap hari ada di unit gawat darurat. Bantuan medis untuk Palestina, MAP, dan Komite Penyelamatan Internasional, IRC, menyatakan bahwa tim medis darurat mereka terpaksa menghentikan aktivitas di rumah sakit dan meninggalkan fasilitas tersebut sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas militer Israel.